Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini, Minggu 2 September 2018, dibacakan Ardiansyah. Pedagang ikan asal Ule, Karing, raih hadiah paket umrah, Goes, Bank Aceh. Bupati Mawardi Ali serahkan hadiah puluhan juta untuk 9 guru berprestasi pada Hardikda Aceh Besar. Dua warga banda Aceh raih hadiah sepeda motor dalam acara Goes, Bank Aceh.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 Derlun satu dari dua perai utama Paket Umrah Goes Bang Aceh ternyata seorang pedagang atau penjual ikan asal Uli Karing, Banda Aceh. Ia adalah Hasan Basri, warga Uli Karing yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang ikan di Uli Karing. Nomor tiket pendaftaran Hasan Basri 1703 terpilih oleh Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Supriyanto Tara setelah dirinya mengadu-adu ribuan nomor dalam kotak di panggung utama. Satu lagi peserta yang meraih hadiah utama paket umrah itu yaitu Dewi Mariati, warga asal Loksmawe yang kini berdomisili di Banda Aceh. Acara Goes Hood ke-45 Bank Aceh ini diikuti tak kurang dari 10.000 peserta dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya. Darulun Bupati Aceh Besar Mawar Diali menyerahkan penghargaan dan uang tunai puluhan juta rupiah untuk guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional dan tingkat provinsi. Penyelahan penghargaan dan uang tersebut dilakukan seusai upacara memperingati Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-59 tahun pada 2 September 2019 di lapangan sepak bola Lok Uang yang diberikan diharapkan bisa memotivasi guru dan siswa lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Besar ke depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Silahudin, mengatakan pemberian penghargaan dan hadiah merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh Besar menuju masyarakat Aceh Besar yang berkualitas. Sudirlun, dua warga kota Banda Aceh meraih hadiah sepeda motor dalam acara goes Hood ke-45 Bank Aceh di Taman Sari, Bustanul Salatin, Minggu. Keduanya adalah M. Yusuf, warga Brawe, Kecamatan Kuta Alam, dan Masri Ibrahim, warga Alam Gugup. Keduanya meraih hadiah sepeda motor setelah nomor pendaftaran mereka terpilih saat penarikan door prize oleh Zakaria Arahman, Direktur Bisnis Bank Aceh di panggung utama. Nomor pendaftaran M. Yusuf adalah 3719 dan Masri 3672. Keduanya merasa senang dan tidak menyangka jika mendapatkan hadiah sepeda motor. Darlun puluhan hewan ternak jenis ayam mati mendadak akibat diserang penyakit di desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subursalam. Salam. Menurut Khalia, peliharaannya mulai diserang penyakit beberapa hari pasca lebaran Idul Adhaa. Sebagian sempat dipotong namun tidak sedikit juga yang mati sia-sia. Semua ayam yang mati memiliki ciri-ciri kepala membengkak dan keluarnya cairan lendir dari hidung serta tidak mau makan. Sementara isi perutnya saat dibelah tidak ada masalah. Ia juga mengatakan usai diserang penyakit, ayam paling lama bisa bertahan 2 hingga 3 hari namun tak jarang hanya sehari langsung mati. Warga pun langsung bingung dengan virus yang menjangkiti hewan ternak mereka. Sebab, bukan hanya milik Halia, warga sekitar juga mengalami hal yang sama. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudalun Satres Krimpol Res Biren, sekitar pukul 22.00, Waktu Indonesia Barat menangkap empat pelaku tindak pidana minyak dan gas atau usaha penyulingan minyak mentah, tanpa izin di kawasan desa Belang Rambung, Pesangan Biren. Kasatera Skrim Ip2Eko Randy Oktama, mengatakan tim mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana migas yang berlokasi di desa Belang Rambung, Pesangan. Kemudian mencari dan menggali informasi tambahan untuk membentuk tim mendatangi tempat tersebut. Sampai di desa tersebut tepatnya di dapur penyulingan pengolahan minyak mentah milik MMY alias geci Tim langsung mengamankan sebanyak empat orang yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas bongkar muat minyak dan pengolahan. Kemudian mengamankan 4 orang lainnya yang diduga ikut serta atau terlibat dalam tindak pidana migas yaitu MS, S, Z, dan satu sopir berinisial M. Adapun barang bukti yang ikut diamankan yaitu satu unit mobil dam truck BL9131ZA, 2 unit mesin pompa air, 3 drum yang berisi minyak mentah, 8 drum kosong dan 2 drum yang berisi minyak hasil olahan. Sudarlun mantan anggota Bawaslu Wahidah Swaib menyatakan Bawaslu dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurutnya Bawaslu saat ini telah mendegradasi eksistensinya sendiri sebagai lembaga penegak aturan pemilu, terutama dalam penanganan dugaan mahar politik. Hal itu menanggapi keputusan Bawaslu dalam menangani dugaan mahar politik bagi PAN dan PKS masing-masing 500 miliar rupiah dari bakal cawapres Sandiaga Uno yang diungkap Wasek Demokrat Andi Arif Wahida menuturkan terdegradasinya eksistensi Bawaslu karena pimpinan Bawaslu saat ini melupakan sejarah. Ia berkata Bawaslu periode sebelumnya bersikap mandiri dan kuat. Dalam kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno, Wahida mengaku geram sebab yang menyebut Bawaslu hanya akan mengambil tindakan jika ada pihak yang melapor. Sudah Pentagon berencana membatalkan bantuan senilai 300 juta US dolar untuk Pakistan karena Islam abad dinilai tidak memiliki tindakan tegas dalam mendukung strategi Amerika Serikat di kawasannya Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat berusaha mendorong Pakistan menyerang lokasi yang digunakan oleh militan di negara itu dan awal tahun ini mengumumkan pembekuan bantuan bernilai hampir 2 miliar US Dollar. Letnan Kolonel Kone Volkerner mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa rencana pembatalan bantuan senilai 300 juta US dolar disebabkan karena tidak ada langkah tegas Pakistan mendukung strategi di Asia Selatan. Dari newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam di Minggu 2 September 2018.